sallallahu nah, alaihi wa ala alihi washabi wa man wala hum ma kita sebutkan tentang keutamaan-keutamaan sabar dan kita masuk pada kita sebutkan tadi sebuah ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawi dalam al An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Itu sebuah ayat dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh 7 In tansurullaha yansurkum. Wa lamansabara waghfara inna zalika min azmil umur dan barang siapa yang sabar, dia bersabar waghfaro dan dia mengampuni, memaafkan. Inna zalika min azmil. Ini adalah sesuatu perkara yang paling besar mulia. Maka Syekh Muhammad bin Shalih As-Sa'imin mengatakan ayat ini Al Imam An-Nawi bawakan dalam bab sabar di atas gangguan. Maka bersabar di atas gangguan ini ada dua macam ya. Persama, pertama bersabar atas gangguan yang dilakukan oleh orang lain Terkait pribadi kita Terkait pribadi Maka Kalau Seseorang dia diganggu karena Terkait pribadinya Maka ada dua keadaan Dia boleh bersabar Yang pertama Bersabar Atau harus bersabar Dan terlebih lagi Memaafkan Ini adalah sifat yang Utama Memaafkan orang yang mengganggunya, menzaliminya Ini ketika Memaafkan ini ada maslahatnya Kita diperintahkan untuk bersabar dan memaafkan nah, Memaafkan ini ketika dipandang Memaafkan orang ini ada maslahatnya Maka ini yang mulia Allah berfirman Faman'afa wa aslahat faajruhu alallah Barang siapa yang Memaafkan Wa aslahat dan memperbaiki Ketika orang itu mengganggu kemudian dimaafkan Orang itu pun nanti bisa sadar Ini Bagus Seperti pernah dikisahkan Sheikh bin Baz Rahimahullah Pernah Suatu malam Ketika beliau sedang sholat malam Ada Pencuri masuk Ke rumah beliau Tertangkap hadap yang ringkas ceritanya akhirnya beliau tidak marah tidak mengharuskan tuh orang itu dihukum ditanya kenapa dia mencuri seingat ana ceritanya itu orang itu mengatakan untuk berobat ibunya justru Saib bin Bas memberikannya uang Ya, akhirnya orang ini bertobat baik nah, kalau seperti ini ini kita diperintahkan untuk bersabar dan memaafkan ini yang utama tapi kalau orang yang mengganggu yang menyakiti yang menzolimi ini adalah orang yang terkenal dengan kesolimannya kalau dimaafkan dia ini bukan malah sadar bu justru malah semakin menjadi justru yang harus kita lakukan bukan memaafkannya. Dituntut hak kita, ya. Kalau ada hak kita yang diambil dituntut, ya. agar dia bisa sadar. Karena apa? Wa wa wa aslahah dan memperbaiki. Nah, inilah cara memperbaiki orang ini. Ibaratnya di, biar dikasih pelajaran, ya. ya. Demikian. Ini kalau seseorang diganggu, disakiti terkait pribadinya Kalau terkait agamanya Nah ini pembahasan kita Kalau dia diganggu terkait agamanya maka Dia wajib untuk bersabar Dia wajib untuk bersabar Jadi ketika ada orang mengganggunya karena dia berpegang teguh dengan agamanya dia memegang sunnah Maka dia harus berkabar Kata Sheikh Muhammad bin Salih al-Husaymin Apabila seorang dia diganggu Karena perkara agama Dikarenakan dia berpegang teguh dengan sunnah Dia berpegang dengan agamanya Karena itu dia diganggu Entah itu bentuknya diejek Atau diganggu apa Nah Fabi mana narojul yukzi min dalika min ajli dinihi. Itu dengan makna seseorang dia diganggu karena agamanya. Karena fi hada sabri al alada uswatun birrusul al kiram. Salawatullah wassalam alaihi majmuhin. Maka bersabar. Sabar ini. Sabar atas gangguan ini. Ini yang dicontohkan oleh para rasul ya, sebagai uswah. Mereka para Rasul, Allah berfirman: Wa kudzibat Rasulum min qablik fasobaru alamakudzibu wa uzhu hatta atahum nasruna. Kata Allah azza wajal. Dan sungguh telah didustakan Rasul-Rasul sebelumwaya Muhammad fasobaru. Maka mereka bersabar atas apa yang dilakukan oleh kaum mereka mendustakan mereka, wa ulu dan mereka disakiti, hatta tahum nasruna. Mereka terus bersabar sampai datang kepada mereka kepada para rasul ini nasruna kata Allah, pertolongan dari kami. Terus para rasul mereka diganggu sampai datang pertolongan dari Allah azza wajalla. Wajib kata seorang untuk bersabar. Kemudian kata beliau fal insa idza kana ma'hudin wa kana ma'ahu amrun bil ma'ruf wa 'anil munkar fala budda Seseorang ketika dia berpegang dengan agamanya dia menegakkan amal ma'ruf, Merintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar fala budda Pasti akan yuza, akan disakiti. Pasti akan mendapatkan gangguan. Kedemikian, nah. sudah menjadi ketetapan ketika seorang beriman, nafnah beriman, pasti dia akan ditimpakan ujian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Ahasiban nasu ayyutroku ayyakulu amanna wahum layyftanun falayy alamanna Allahu ladi nasobalu walayy alaman dalkalin sodaku walayy Walakud fatannaaladzimin min kablihin, falayy alamanaallahuladzimin alsalaku, walayy alamanaalkarimin. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya mereka itu akan ditinggalkan ketika mereka mengatakan kami beriman? Wahum laif tanumun dalam keadaan mereka tidak diuji. Apakah manusia menyangka mereka itu mengatakan beriman Kemudian dah tinggalkan begitu saja Tidak diuji ya, Tidak diberikan ujian Apakah mereka menyangka demikian ya. Maka sungguh kata Allah Maka sungguh telah kami uji Kami berikan ujian Terhadap orang-orang sebelum mereka Yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui orang yang jujur dengan keimanannya dan mana orang yang dusta dengan keimanannya. Ya. Orang ketika tidak jujur dengan keimanannya ketika timpah ujian gugur, ya, gugur. Ya, wajib untuk kita bersabar dan. Para Rasul sebagai uswah, mereka adalah orang-orang yang paling berat, paling berat ujiannya. Rasulullah bersabda: ashaduna sibalaan al ambia tum alamsal falamsal. Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para Nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Jadi semakin Seseorang itu kokoh di atas keimanannya Maka akan semakin Besar cobaan yang akan dia Dapatkan Sebagaimana seorang Akan mendapatkan pahala yang besar Sesuai dengan Amalannya Sesuai dengan Usahanya Rasulullah mengatakan kepada Fatimah, Inna ajroki biqadri nasibiki Sungguhnya pahala yang kau dapatkan itu sesuai dengan usahamu Demikian pula ya. Ketika seorang dia semakin kuat keimanannya akan semakin besar cobaannya Bagaimana Kisah-kisah para Rasul Nabi Nuh AS ya. Cobaan yang beliau dapatkan dari kaumnya Dianggap orang gila Ya Nabi Ibrahim a.s. Khalilullah ya. Beliau menghadapi ayahnya ya. Dan kaumnya Nabi Musa a.s. Bagaimana beliau Nabi Musa a.s. menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya Nabi Isa a.s. Bagaimana beliau menghadapi Bani Israel Bani Israel yang Membangkang kepada para nabi Bahkan membunuh Berusaha membunuh nabi Isa alaihissalam Nabi Muhammad s.a.w Beliau orang yang sangat sabar Ketika beliau ya, Ditimpa Cobaan, ujian ya, Gangguan dari Orang-orang Quraish Orang-orang musyikin Dia mengatakan Rahimallah Musa kau dia aksaromin hada fasobarom hanya mengatakan ini beliau tidak membalas semoga Allah merahmati Musa sungguh dia telah diganggu diuji dengan ujian yang lebih daripada ini fasobarom maka dia bersabar ini Nabi Muhammad saw Menghadapi pamannya Abu Jahal, Abu Lahab Kesabaran beliau Sallallahu alaihi Wasallam ya. Maka ini ya, Panutan kita Bagaimana para ulama ya. Al-imam Ibn Taymiyah ya. Al-imam Ahmad Kesabaran mereka dalam Berpegang teguh di atas Sunnah Ya Alimah Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Sampai diusir dari Kampung halamannya Bukan diusir dari tempat perantauan ya, Dari kampung halaman Diusir Disuruh pergi Sabar beliau Beliau keluar sambil membawa kipas Alimah Muhammad bin Abdul Wahab Nah ini Maka wajib Atas seseorang ketika dia berpegang teguh Dengan abanya ke Kemudian berpegang teguh dengan agamanya Kemudian mendapatkan ujian Mendapatkan gangguan Wajib bagi dia untuk bersabar Dan pasti Allah akan memberikan kepadanya Ujian Semakin dia kuat dalam berpegang teguh dengan sunnah Maka akan semakin besar Ujian gangguan yang akan dia Dapatkan Nahm Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Waminan nasi ma'iyakulu aman nabillah faida uziyafillah jaa la fitnatan nasi kaaqabillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan, Aman nabillah, kami beriman kepada Allah, faida uziyafillah. Kemudian apabila dia diganggu mendapat gangguan mendapat, namp cobaan berupa gangguan karena dia berpegang teguh karena keimanannya kepada Allah ja'ala fitnatan nasika azabillah maka dia menjadikan ujian dari manusia ini seperti azab Allah azza wajalla yakni ketika dia mendapatkan cobaan ya Karena agamanya dia meritakan kepada yang ma'ruf Melarang dari yang munkar, Berdakwah kepada kebaikan Kemudian dia mendapatkan naam, Cobaan mendapatkan gangguan Dia jadikan Cobaan ini, gangguan ini Seperti azab dari Allah Maka berbalik dia Berbalik hatinya Yang tadi yang mengatakan saya beriman Berbalik dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj Allah berfirman wa minan nasi ala harf fain asabahu khairul itma'an nabih wa asabahu fitnatun in qala ba'la wajhihi khasiran dunyawal akhirah dzalika wal mubin Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujung Ala, ala harfin, ala torf di ujung, ala harf tidak kokoh dalam ibadahnya. Fain asobahu khairun itmaan nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, itmaan nabi dia tenang, tentram di situ dia, terus dalam ibadahnya, terus berpegang dengan agamanya, terus berpegang dengan sunnah, tentramnya. Wain asal bahu fitnatun dan apabila dia mendapatkan ujian, cobaan berupa syubhat, berupa gangguan dan yang semisal dari itu, in kalabagala wajihhi dia berbalik, tidak mau berdakwah, tidak mau lagi membuka sunnah. Khaserah dunia wal akhirah sungguh sengsara dunia dan akhirat kata Allah. Dalikahual khisralul mubin. Itulah kesengsaraan yang sangat nyata. Tadinya semangat ya, berdakwah, ngajak orang. Kalau dapat kebaikan tentram ya dia tenang, terus berdakwah, terus ngajak orang. Ayo ini. Nah. Berdakwah ini sunah seperti ini. Ketika mendapat ujian, mendapat cobaan, in kala bangalawajih, berbalik, tidak ya. mau lagi ber berdakwah, tidak mau lagi. Nah ini khasirat dunia wal akhirat Allah. Sengsara dunia akhirat. Dzalikah wal musrohul mubin. Ini itulah kesengsaraan yang sangat nyata. Jadi kalau Seseorang dia berpeguh dengan Berpegang teguh dengan sunnah Berpegang teguh dengan agamanya Ya pasti Pasti pasti dia akan mendapatkan Ujian Pasti akan mendapatkan Cobaan Pasti Tidak mungkin tidak Sebagaimana kata sabda Nabi tadi Asyadun nasibalaan Al-ambiyak sumal amsal famsal Yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi kemudian yang setelahnya kemudian yang setelahnya maka ketika seseorang dia tidak bersabar di atas agamanya ini perkara yang sangat tercela sangat tercela wajib atas kita untuk bersabar ketika tertimpa fitnah apapun dalam berpegang teguhnya kita di jalan yang lurus ini. Nah, kemudian ada sebuah riwayat dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan As-shabru fil iman, asabru as minal iman. Biman zilatiroksiminal jasad Kesabaran Kedudukan sabar Pada keimanan Itu seperti Kedudukan kepala Pada suatu jasad Kesabaran pada keimanan itu Seperti kedudukan Kepala pada suatu jasad Jadi kalau seorang Tidak ada kesabaran padanya tidak ada iman padanya Seperti jasad kalau tanpa kepala kan Mati Seperti jasad Tanpa kepala kan Mati Alimam Al-Qurtubi Atau Bari Mengatakan 6 Yang demikian itu Dikarenakan Iman itu sebagaimana ta'rif iman itu adalah pengakuan dengan kalbu ya mengucapkan dengan lisan dan beramal dengan jawarih ini iman ya ini iman Maka barang siapa yang tidak bersabar karena dalam agama ini seluruhnya butuh kesabaran sebagaimana di awal kita sebutkan ya dalam menjalankan ketaatan butuh kesabaran meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran mendapati cobaan butuh kesabaran. Berpegang teguh dengan agama ini butuh kesabaran yang sangat. Ya. Kalau enggak ada kesabaran ya sudah. Seperti tadi inqalaba ala wajhih. Berbalik dia. Khosirud dunya wal akhirah. Sengsara dunia akhirat. Kalau enggak ada kesabaran. Ya. Oleh karena itu, beliau mengatakan as minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Kesabaran pada keimanan itu seperti kedudukan kepala Dalam suatu jasad Nah Namun kemudian yang namanya sabar berarti Tidak boleh kan kita mengeluh nah, Ini sudah menafikan kesabaran ya, Nah, Akan tapi bagaimana Ketika mengeluh itu kepada Allah Apakah ini menafikan kesabaran Atau tidak nah, Faedah dari dalam sebuah ayat, ya. Allah menghikayatkan ucapan Nabi aku, Alayhi salam Ya sama-sama. Allah berfirman, Inna ashku bethi wa hazni ilallah. Nabi aku mengatakan, hanyalah aku mengajukan mengadu berkeluh mengeluhkan kesedihanku ya. kepada Allah Azza wa Jalla <tuh> maka kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah Asyakwa ilal khaliq La tunafi sabr al jamil Mengeluh Kepada Allah Ini tidak menafikan Tidak meniadakan Assobrul jamil Kesabaran Karena dalam ayat-ayat sebelumnya nah, Nabi Atuk mengatakan Fasobrun jamil Wallahu musta'anu alama tasifun Maka sobrun jamil Sabar Sabar, jamiil. Beliau sabar, menerima ketatan Allah. Saliman nasoet tidak murka, sabar. Wallahu limstaanu ala matasyfun. Dan Allah subhanahu wa taala tempat memohon pertolongan atas apa yang mereka sifati. Nah ini Nabi Yakub, seorang nabi beliau ditimpa musibah, kehilangan nabi. Yusuf alaihissalam Beliau ditimpa kesedihan yang sangat Sampai Dalam ayat itu diceritakan juga Dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Memutih matanya Buta ya. Karena Kesedihan, sering menangis Tapi beliau tetap sabar Sabar pada. Kemudian beliau mengatakan Inna ma'ashqubasi wa hazni ila Allah jadi li anasyka wa ilal khaliq la tunafi sabr aljamil. Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak meniadakan as al al-jamil Kesabaran tidak meniadakan kesabaran. Berbeda kalau mengadunya itu sama manusia. Aduh saya ini sikit-sikit ya, diganggu. Ya. Kalau dia berpegang teguh dengan agama ya biasa, hal yang biasa ketika diganggu bagaimana Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam kita berpegang teguh dengan sunah ini Tidak seberapa gangguan yang didapatkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallamnya dibilang nah majnun sahirun atau majnun dikatakan oleh orang Quraisy sahir penyihir majnun orang gila ya, begitu besar cobaan yang beliau dapatkan dan dia terus bersabar maka kita ini belum seberapa Imam bin Uthayyia sampai beliau di penjara, Imam Ahmad ya, Timpa ujian yang sangat, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah sampai diusir dari kampung halamannya ya, perkara sangat cobaan yang besar kita belum ada papanya apa maka wajib atas kita untuk bersabar di atas agama ini bersabar di atas jalan yang lurus ini bersabar di atas sunnah wajib untuk kita bersabar jangan sampai ya, menjadi orang yang seperti Allah firmankan ketika mendapat enam ketenangan ya mendapat kebaikannya dia tenang di situ terus ya, terus ngaji terus berdakwah terus ngajak orang ya ketika dapat ujian in qolaba ala waji terbalik habis terlungkup ya berbalik khosirad dunia wal akhirah kata Allah Sengsara dunia Akhirat Maka wajib bagi kita untuk bersabar Wasobiru Dan terus bersabar Jadi sebagaimana kita sebutkan Sabar itu tidak ada batasnya Bukan seperti kata orang Sabar itu ada batasnya enggak sabar itu tidak ada batasnya Kata Allah Isbiru, bersabarlah kalian Wasobiru, dan terus Teruslah berusaha untuk sabar Tidak ada batasannya Nah Mungkin ini yang dapat Ana sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi anak pribadi dan antum semua. Wallahu taala alamussa.